Alhamdulillah لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dalam perjuangan kita untuk mencari nafkah, menjalankan kewajiban sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai seorang yang dewasa mencari kehidupan tapi juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Masyaallah ini adalah uh, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala double, dapatnya double ya, dapatnya double ini, ini kita sangat syukuri ya, sangat syukuri di sela-sela kita berjuang, tapi dapat lagi yang lebih besar lagi yaitu ilmu pengetahuan. Uh, ini tadi ada yang menanyakan apakah benar atas saya yang membuat pengajian juga tentang akidah syari di WTC sini, masjid Jenderal Sudirman, maka saya jawab benar ya. Saya setiap uh, bulan sekali adalah kejadian rutin, yaitu di masjid Jenderal Sudirman ini dekat dari sini. Uh, rupanya ini merasa diperlukan ya kajian tentang akidah syari. Kenapa? Nah, antara lain saya jelaskan akidah syari ini adalah akidah yang uh, perumusan dari akidahnya para ulama hadis ulama sunnah. Jadi kalau ulama-ulama sunnah seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad itu menjelaskan akidah secara sebagai ulama hadis dengan riwayat-riwayat. Karena itu dinamakan sebagai kadang-kadang syarah sunnah atau sebagai as-sunnah. Ada juga akidah ya, akidah saja. Akidah Asauli akidah atau al iman. Ya. Nah ini belum menjadi ilmu. Ilmu itu apa maksudnya? Ilmu itu penjelasan secara terstruktur, ya, secara terstruktur dari A sampai Z. Mereka menjelaskan hanya dari riwayat riwayat dan sebagainya dalam masalah yang sedang dipertentangkan atau menjadi e, subhat. Di, di saat masa mereka. Nah imam ashari ini adalah yang menjelaskan itu merangkumkan menjadi ilmu yang menyelesaikan masalah-masalah yang saat itu ada sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan pertama yaitu masalah mutazilah, masalah qadariah, masalah quari dan sebagainya. Dan akhirnya diterima ini sebagai ilmu yang wah, bagus nih ya. Jadi ilmu-ilmu yang yang keren gitu menyelesaikan masalah kedua ilmu yang sesuai sunnah ketiga ilmu yang ilmiah ya, ilmiah karena pada dalil-dalilnya dia lengkap dengan dalil dari hadis Alquran juga rasio jadi masuk semua tuh maka ini jadi konsep yang menyatukan umat Islam ya, menyatukan umat Islam yang terpecah-pecah akhirnya tersatukan ada kenyataan bahwa kita punya akidah namanya ahlus sunnah konsepnya seperti ini nah ini pelopornya adalah Imam Ashari dan masih berlaku sampai saat ini karena memang masih sesuai dan ketika kita terpecah-pecah terasa saling beda nggak tahu bedanya apa gitu ya kok kelompok ini beda kelompok ini beda jadi pusing kita kayaknya ngapain gitu tapi kelihatan ototnya itu keras gitu ya nah kita nggak tahu kita bedanya itu sebetulnya prinsipal apa enggak nah, mengetahuinya itu harus dengan ilmu nah dengan beliau ini Akidah akhidashkari ini kita ketahui bahwa banyak perbedaan-perbedaan itu tidak prinsipal sebetulnya ya. hanyalah perbedaan namanya variatif variatif itu apa? ya bisa begini bisa begitu sebetulnya kayak kita jalan nih bisa ke kanan bisa ke kiri Nggak perlu dipersalahkan ketika saya send ke kiri Misalnya jangan perlu saya dimarah-marahi Karena bisa send itu ya kanan ke kiri atau ke depan Nah Kalau tiba-tiba ke belakang baru Kita dimalagi-magi tuh ya Ngaget-ngagetin aja nih Mengacaukan tau-tau Mobil motor gitu Tentu ke belakang gitu nah, Itu nggak bisa tuh ya Itu merusak orang Tapi ke kanan, ke kiri, ke depan Bener Ada variatif namanya tuh Jadi nggak boleh cuma ke belakang Ngaget-ngagetin Bisa ditabrak orang ya kan Nah tapi sama ke, ke kiri, ke, ke kanan, ke, ke kiri ke kanan, ke depan atau berhenti masih dibolehkan, namanya variatif, ya, ada pilihan-pilihan. Nah itu kita tahu tuh dari ilmu, ya. namanya variatif. Nah ini beliau nih kemudian jelaskan banyak murid-muridnya. Diantaranya ini jauh tauhid tahu ya. peringkasan tuh dari konsep yang tadi diseringkas lagi, disesuaikan lagi masing-masing ulama saling membuat kontribusinya dalam masalah ini ya nah, diantaranya Ibrahim al-Lakon ini ya, ulama al-Azhar yang membuat nazom namanya jauhara atau tauhid ya. supaya gampang diingat nih gampang diingat nanti kalau kita ngomongin masalah apa ini baitnya baiknya keberapa nih nah, ada kuncinya gitu ya cuma 144 satu ilmu 144 enak banget tuh ya. Kalau yang rajin hafal itu seminggu selesai atau cuma berapa hari selesai, udah dapat satu ilmu ya. Nah, enaknya ulama dulu gitu. Karena ilmu banyak nah masing-masing ada dibuat ilmunya, dibuat ilmunya, ada tauhid dibuat ilmunya, ada fikih dibuat ilmunya, ada hadis dibuat ilmunya, ada tafsir dibuat ilmunya. Nah, kalau udah ilmu ketahuan tuh. Kalau kita pengen ahli nih, kita tinggal jauh yang mana a sampai znya tuh eh di permuda lagi ada nasron kayak begini ada syair-syair sambil sambil kita ke, sambil nyanyi-nyanyi itu apal coba seandainya nahw itu dijadiin nyanyi dangdut kira-kira senang kalau yang senang dangdut ya sekarang ya seandainya nyanyi dangdut tuh kita semua jadi ahli semua nih ahli nahw ya cuma nggak ada tuh yang bikin syair kayak dangdut misalnya aji ulama irama misalnya kan. Ini coba dia bikin irama tentang syair nazomnya ilmu tauhid, mau oh, ya, enak itu sambil kita, hmm, ya. nah, jadi nggak pusing kepala kita, ya nggak pusing kalau kita ini sekarang banyak UN apa pada lari pusing, ya kan karena apa ya nggak ada lompatan buat mempermudah, selama kita dipermudah dulu ya. Nah kita sekarang masuk ke nazam yang ke-9 dan ke-10 ya. dinyatakan dalam nazam itu semua orang mukallaf ya semua orang mukallaf itu wajib secara syara mengetahui apa yang wajib bagi Allah mustahil dan jais nah itu di apa tuh di situ tuh ya apa saja dalam nazarom itu yang dijelaskan. Jadi dalam satu nazarom ini baru kita gerung dikit itu ketahuan tuh. tuh. Jadi satu kali gitu berapa tuh berapa ilmu di situ tuh. Jadi langsung kebayang tuh enaknya kan. Ketika kita pengen ada yang nanya tuh langsung dinyanyiin tuh. Temu lah jawabannya. Apa aja tuh dalam pernyataan tadi. Ini tadi tagnya di sini nih. Saya sengaja ringkas gitu supaya gampang di gampang diringkas ya. Saya baca di iPad ini saya juga enggak tahu nih kenapa nggak bisa dibuka nih pindah suar ya ya. <laughs> ya. Nah. ya pertama itu kalaf jadi semua orang muslim yang mau kalaf mau itu nah itu harus berkewajiban untuk apa untuk mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah mustahil dan yang jais dan nah, di sini berarti ada ilmu tentang mukhalaf itu siapa tuh jadi kita ini udah makalah belum nih hmm. jangan anak kecil kita ke Pugin ya ini belum ngerti Tauhi dulu nih kita ke wah oh, ini anak ini nggak beriman nih. ternyata mukhalaf dia belum mukhalaf dari mana tuh dari balik tuh. orang baru dituntut untuk begitu itu untuk beriman untuk beribadah itu setelah dia berakal eh setelah dia balik nah hmm. ya jadi anak kita itu masih kecil jangan terlalu dikasarin. Baru kita latih aja dia ya, latih sholat, ngajarin akidah, nah, saat itu dia belum jangan kita gebukin, wah oh, ini kamu ini belum beriman gitu. Ya. Saat itu diajarkan. Jadi kalau sudah dia Mukallaf, dia balik baru ya cek lagi ilmunya sampai mana. Kemudian berakal, nah, berakal berakal orang gila itu kalau mau mengacu ya kita nggak bisa apa-apa. Ya. Jangan orang gila itu ngomongnya nggak jelas ya bertentangan dengan iman. Jangan kita marahin juga ya. orang gila yang memang tidak berakal ya tidak dituntut untuk itu atau dia nggak sholat kita kebugiin dia. Ya. Wah oh, ini nggak sholat nih orang gila nih ya. Nah itu nggak boleh kita menghukum orang gila. Ya. Tapi sekarang orang gila dikasih ini ya dikasih hak untuk memilih. Nah, ya jadi secara syariat ini berarti keliru ya, <tuh>, ada keanehan ya. Jadi yang yang yang aneh yang siapa tuh yang orang gilanya, yang mengasihkan orang gila ya. Nah, jadi dari syariat saja orang tidak berakal itu nggak ditutut ya. Dari dulu kita sudah begitu, yang tidak berakal tidak. Ini buat orang berakal, orang berakal ini ilmu itu Islam itu untuk orang berakal. Kemudian sampainya dakwah Islam, ada tiga berarti konsepnya tuh. Jadi kalau orang memang gak ngerti Gak sampai dakwah, ya jangan aneh Ada di pulau terbencil, kita datang Terdampar sono Ternyata orang kok tidak sholat ini Tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti Allah Nah ini karena memang Dia tidak sampai dakwah Kewajiban kita bukan marah marahin mereka Tapi dakwah kepada mereka ya. Seperti di Barat Sekarang banyak orang keliru Memusli Islam Ternyata Yang tahu Islam Islam yang di otak mereka itu salah. Kemarin kejadian New Zealand dibongkar ternyata itu punya Robert Murdoch orang Australia punya grup ya punya grup media apa ini media e, masa itu rata-rata grupnya itu satu hari delapan kali nulis tentang Islamofobia. Atau pe pengertian yang salah tentang Islam Bayangkan, delapan kali delapan artikel rata-rata Dari berapa tahun itu, seribu Berapa tuh, hampir 2000 artikel Semua salah tentang Islam Jadi tidak aneh kemarin tuh, Teroris keluar akhirnya dari Dari Australia Karena dia udah Otaknya udah, 8, udah ribuan kali Otaknya tuh mendasar, Mendapatkan pengetahuan yang salah tentang Islam Nah, ya jadi rubek murdok itu sebetulnya yang salah Nah menghadapi ini bagaimana Kita harus dakwah juga Tunjukkan kepada dunia Islam itu yang bagaimana sebenarnya Jangan cuma sekedar Islamofobia, Islamofobia, Tapi juga berarti tantangan Bagi kita mengajarkan Islam yang benar bagaimana Karena ternyata orang yang Kemarin paling anti-Islam di Belanda Pas dia langsung datang ke masjid Dia lihat Dia malu sendiri ternyata salah yang salah Akhirnya dia masuk Islam ya ke orangnya baik-baik, begini enak gitu, tenang, damai. Nah, ini saya enggak ada. Kita dia lagi stres ternyata ya. Enggak hmm. ketemu adanya larinya obat-obatan. Jadi orang barat itu sekarang stresnya larinya obat-obatan. Ya. Nah, kita ternyata dengan selawat aja sudah tenang hidup kita. Ya, damai. Nah, itu yang dicari tuh sekarang padahal enggak punya tuh kedamaian dalam jiwa, ya, puas hidup, Dalilnya ya. nah. dari mana nih? Dalilnya dari surah Al-Isra ayat 15. Muakuna, muantibina, hatta ana baca Rasulah. Jadi kami tidak akan mengadap satu orang sehingga kami mengutus para Rasul-Rasul. Ya, ini juga jadi dalil bagi apa? Bagi keluarga Nabi yang meninggal sebelumnya. Nah, jadi ke bapa beliau, ke ibu beliau, ya. Nah ini masuk ke hadis ke Al-Quran ini. Tapi sayangnya banyak pendakwaui yang menampilkan aduh, katanya hadis Sahih ni artinya di buku bapakku di neraka Padahal hadis itu harusnya kalah dengan ayat al-quran ya ayat al-quran ayat al-quran itu mengatakan bahwa kami tidak menghadap seseorang kecuali setelah datangnya rasul ya, datangnya rasul berarti kita ini udah masuk masanya rasulullah nah diantara yang sudah pada masa rasul sudah lewat masa beliau itu ada yang belum capai juga belum sampai dakwah berarti masuk juga kayak ini ya di gunung-gunung di Papua di mana pedalaman kita wajib maka disitulah kita wajib berdakwah ke mereka kemudian wakullu, man kuli fasyar'an wajib ya nah, di situ di dalam syairnya tadi semua orang yang mukalaf itu wajib secara syariat berarti kewajiban kita ini bukan lewat otak tapi syariat ya jadi tidak boleh kita wajib-wajib wajib, -wajib, -wajib itu ada jangan-jangan sembarangan ngata wajib ya nah, wajib itu datangnya dari syariat kalau rasio apa rasio itu rasio mengatakan ini adalah baik Nah, gitu ya ini adalah baik tapi tidak tentu yang kita anggap baik itu itu sesuai dengan syariat Syariat itu artinya apa? Yang kita kerjakan dapat pahala Yang kita tinggalkan dapat Yang dilarang kita tinggalkan dapat pahala gitu kan Nah, kalau yang dilarang kita kerjain kita dapat dosa Itu namanya syariat tuh Dosa dan pahala Nah kalau kita ini, yang otak kita ini rasio apa? Untung-rugi Ya kan? Nah kita kerja nih untung nih, ada manfaatnya nih, ada kesehatannya nih Itu biasanya otak tuh Otak itu ngomongnya untung-rugi, manfaat, kegunaan ya, tapi jangan bilang kamu wajib setiap hari minum misalnya lemon Itu kata-kata wajib itu itu adalah syariat yang mengajibkan ya Wajibkan itu syariat Misalnya kita sholat wajib berbudu nah baru ya Jadi semua itu tidak kewajiban-kewajiban itu datangnya setelah syariat Ini kenapa ini ada kata-kata ini itu menolak konsep Ustadzila tuh. Kata mutazila itu dia bisa ngerti seakan-akan rasinya ngerti. Ini wajib nih. Kata siapa kata rasio? Oh. <guruh> Jadi banyak hal-hal yang katanya harus begini, harus begini ya. Itu dengan rasio saja. Itu keliru ya. Itu keliru. Nah, sifat-sifat atau apa saja yang diwajibkan untuk diketahui. Di antaranya sifat wajib bagi Allah Taala, sifat mustahil bagi Allah Taala, sifat yang jais, ya. Jadi tentang Allah itu harus diketahui. Ten harus diketahui. Kenapa? Nah, ya, kenapa? Perintahnya dari ayat Al-Qur'an surah Muhammad. Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ketahuilah itu perintah Kalau sudah diperintah berarti wajib. Gitu ya. Maka wajib tuh kita mengetahui Allah itu. Tapi ketahui apanya nih? Mengetahui apanya sifat-sifatnya? terus sifat yang tidak mungkin atau sifat yang sifatnya dia bisa terjadi kan atau tidak ya nah itu namanya secara rasio pembagian otak rasional kita itu namanya sifat yang wajib sifat yang mustahil sifat yang jaiz apa itu nanti dijelaskan ya berikutnya ya ini yang penting kewajiban ini yang harus diketahui pertama ya bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah tidak ada tuhan kecuali Allah ya. nah, itu yang pertama tuh Ya, yang kedua yang wajib bagi Rasulullah tentang Rasulullah itu apa? Nah, harus diketahui juga ini yang kita kita ingin pelajari tentang ini. Siapa itu Rasulullah? Sifat-sifatnya apa? Yang nggak mungkin beliau lakukan atau tidak mungkin beliau berlaku itu apa? Atau apa yang bisa dilakukan? Ya? Yang bisa saja dilakukan gitu biasa-biasa saja tidak jadi masalah apa saja? nanti kita jelaskan juga khusus ya ini harus diketahui tentang Rasulullah dari mana itu dalilnya dari hadis Bukhari dan muslim ya itu Rasulullah bersabda aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad putusan Allah ketika nah, ya. kita bersaksi seperti itu itu menyebut Muhammad putusan Allah Nah siapa itu Nabi Muhammad yang kita ketahui harus diketahui itu sifat-sifatnya apa yang wajib. Ya? Disebut-sebut ini wajib, mustahil dan jaiz itu sering disebut di dalam asal akidah ya? Ini beda nih sama dalam masalah biki. Ya? Dalam masalah biki beda wajib, mustahil, jais. Ya? Ini penggunaan untuk rasional. Karena apa nih pakai rasio ni? Kenapa? Karena kita ngadepin dalam masalah kaidah ini banyak orang non muslim, nah. jadi supaya masuk penjelasannya, makai rasio dulu, ya ini mustahil nih, ini pasti begini allah nih, ini ya bisa saja bisa begini, nah. ya. Jadi apa yang wajib dalam masalah ini secara rasio? Kalau tadi wajib itu, kalau dalam masalah pigi wajib itu, kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa, ya itu dalam masalah fikih. Nah, kalau dalam masalah akidah Asy'ari, wajib itu artinya apa? Apa yang tidak tergambarkan secara rasio ketiadaannya. Nah, artinya pasti begini nih. Nah, gitu ya. Pasti begini itu wajib itu. Ya, Allah pasti begini, pasti begini, pasti begini. Nah, itu namanya wajib, ya. Tidak tergambarkan ada, seandainya akan tidak ada sifat ini, sifat ini, sifat ini, ya. Nah, tidak tergambarkan itu namanya wajib ada, ya. kemudian mustahil, mustahil itu mustahil tidak tergambarkan ada itu sifat-sifat ya perilaku tindakan yang seperti itu tuh mustahil ada dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu apa saja nanti kita jelaskan juga. Kemudian jais, jais itu artinya bisa ya bisa tidak, ya bisa dilakukan bisa tidak ya kita kita contoh kasih gampang saja ya Allah subhanahu wa taala itu jais menciptakan kita menciptakan makhluk ini kita bisa ada bisa tidak ya kan maka tidak ada kita bilang Allah wajib menciptakan kita kemarin aja 100 tahun nggak ada kita sekarang baru ada nanti 100 tahun lagi nggak ada lagi ya kan berarti ini kita ini makhluk jais ini ya ya yang menjadi objek jaisnya Allah Allah menciptakan kayak enggak kayak nggak ada masalah kita besok ada besok masih ada atau besok udah nggak ada itu nggak jadi masalah nah, nah seperti itulah contohnya ya, contohnya Rasulullah juga yang jais apa contohnya Rasulullah tidur nggak ada hukumnya tidur ya makan tidur ya. lemas misalnya nah itu sifat yang ketika terjadi sama Rasulullah ya biasa-biasa saja tidak ada masalah ya Bukannya wah, aib misalnya kan jelek enggak itu manusiawi Rasulullah itu makan, jalan tidur ya lemas yang ber, berkeluarga itu tidak masalah itu contohnya ya contoh masalah jais sementara bagi Allah Taala jais itu menciptakan kita ini kita besok masih ada ya itu tidak Allah tidak tidak kewajiban menjaga kita sampai besok nah. ya kita ini makhluk jais ini. Ya, makhluk yang sesuai kemauan Allah kita mendiapain terserah Allah, ya, terserah Allah. Kita tidak ada kuasa apa-apa mewajibkan atau menuntut dan sebagainya. Nah, tadi dalam masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ini disebut masalah taklid ya. Ya. Taklid. Jadi kita tidak boleh taklid dalam masalah akidah. Dalam masalah berfikir boleh taklid, tapi dalam masalah akidah enggak boleh taklid. Tapi kita banyak belajar fikih ya, belajar fikih ya. Padahal fikih itu ya kita taklid. Nah, akidah itu tidak boleh taklid. Tapi tentang Allah ni tidak boleh taklid. Tentang Rasulullah tidak boleh taklid. Ya? Jangan sembarangan-barangan ikut-ikutan kata orang. Jadi supaya enggak taklid bagaimana? Ya belajar kita, nanya kepada ilmu yang menjelaskan ilmu itu benar nih menjelaskan tentang akidah. Nah, jadi penting banget sebetulnya akidah ini dipelajari supaya kita keluar dari taklid ini. Dan sudah dipermudah oleh ulama supaya gampang gitu. Ya, sampai dibuat syair cuma 144 supaya gampang selesai supaya kita keluar dari taklid, ya. Taklid supaya selesai kita ini dianggap beriman yang benar-benar. Nah, nah, ini yang sekarang kurang dipelajari. Ya, alhamdulillah kita belajar lagi ilmu ini ya taklid itu artinya apa ya taklid nih taklid mengikuti orang lain dalam keyakinannya tanpa mengetahui dalil yang digunakannya sedangkan jika telah mengetahui dalil dan telah yakin dengannya maka bukan mukolin ya jadi kalau kita beriman berakidah ini harus ada dalilnya nah kita yang sering dengarkan dalam pikir ya, mana dalilnya ini kita kumpul kumpul nih zikir mana dalilnya padahal dalam masalah itu boleh taklid kita boleh taklid sama ulama. Ulama tadi ngajarin kita nih, justru boleh boleh aja katanya dalilnya apa? ya enggak tahu dah. Ya, dia tu tadi yang tanya tanya Ustaz ya, Ustadzino boleh enggak tu kita kumpul kumpul sedikit dengan suara kedengaran boleh enggak? Kata kata Ustadz boleh. Ya, Uda kita tenang kan? Berarti ada dalilnya tu dia tu. Nah dalam pikir tu boleh kita taklid justru. Ya. Tapi yang seorang terkembang tu gigi dikit, dikit mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, justru yang harus ada dalilnya ada penjelasan itu akidah kita harus tahu nih dalilnya apa nih kita begini, ya, ya. jangan sekedar ikut-ikutan. Kemudian disebut ini taklim dalam tauhid. Jadi tauhid itu apa, ya? Tauhid itu ilmu akidah Islam yang menjelaskan masalah-masalah iman yang menyelamatkan dari neraka dan harus diyakini dengan pasti. Ya nggak sembarangan ilmu ini nih ya supaya kita dikatakan beriman benar iman kita harus imannya harus yakin yakinnya harus berdalil ya harus dengan pasti karena keyakinan yang bertentangan dengannya bisa membuat kepada kekafiran ya, Sekarang banyak mengkafir-kafirkan malah gampangnya mengkafirkan orang ya mencirikan orang tetapi justru dalilnya enggak tahu nah, untuk diri sendiri nah Itu bahayanya ya malah yang gampangnya mengkafirkan orang, ya bukan mengetahui dalil yang mendukung keyakinannya. Ya kewajiban kita bukan mengkafirkan orang, bukan mensirikan orang, tapi kewajiban kita adalah mengetahui dalil keyakinan kita. Ya ketukar ya, banyak ketukar saat ini dalam dalam dunia keilmuan kita, ya dalam ini dunia keilmuan kita. Seperti keyakinan bahwa Allah Maha Esa mana dalilnya anda? Ya dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalil kita dan risalahnya kenapa kita ini memeluk Islam risalahnya kenapa ini kita tunduk kepada risalah harus ada dalilnya harus ada penjelasannya nah itu yang kita cari tuh ya supaya kita menjalaninya yakin bukan enggak enak nih kita orang-orang pada sholat kita enggak enggak, enggak, enggak. ya orang-orang tren sekarang jadi islami misalnya kan pada maki be semua sekarang pada maki, maki oke fokus semua sekarang kan musim-musim kampanye gitu kan Sampai kita nggak tahu nih, orang Islam kagak tuh Ya, pada mimpi peci semua soalnya tuh Ibahir baliho-baliho hmm. Jadi apakah pakaian menunjukkan dia beriman atau enggak tuh ya? nah, Ntar setelah selesai pemilihan Udah hmm. berubah lagi, ganti hmm. Ganti tuh nah, Karena apa? Dia nggak pakai dalil Dia hanya tren pakaian, ya kan? Maka untuk meraih iman yang benar orang harus meyakini masalah-masalah tauhid dan akidah dengan tegas sesuai dalil. Mohon kita cari dalilnya tuh, kita cek lagi, baik dengan dia pelajari sendiri atau dengan belajar kepada orang lain. Jadi seharusnya pengajian itu yang tauhid dulu, ya tauhid dulu di, diselesaikan, ya. nah, tauhid dulu baru fikih. Karena fikih itu akad dari tauhid. Kita sholat, kenapa? Karena yakin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat saya. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha menghitung amal perbuatan kita. Iya kan? Maka kita sholat dengan baik. Allah sedang melihat kita. Malaikat sedang mau akan melaporkan perbuatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebetulnya dia buah dari tawgid. Ya, Buah dari taugid. Kalau kita gak tahu, penting apa? Ya, penting sholat lagi adalah kewajiban. Nah, ya. Ini, Ini bahaya ya atau kita nih kerja kenapa kita kerja ya karena kita perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ya, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita yakin ada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita kerja hmm. kita bekerja menjalankan kewajiban tidak sekedar kita memenuhi kebutuhan tapi menjalankan kewajiban dari Allah hmm. Allah dalam Al-Quran disuruh kita kerja wa kulih amalu, kerjalah fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu Misalnya Allah dan Rasulnya akan melihat perbuatan kita. Berarti kita kerja ini sedang dipantau oleh Allah, bukan sekedar rutinitas. Ya, kita rajin ini kita dipantau oleh Allah. Dari mana tuh? Kita keyakinan, keyakinan Allah itu ada. Keyakinan Allah itu melihat, keyakinan Allah itu memantau. Kita bersikap jujur. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha membalas, Allah nanti Maha mengazab. Ada keyakinan itu maka kita semangat gitu. Kita gak boleh kianat dan sebagainya ya nah, Dari akidah Akidah kita nah, Karena itu kata ulama ini Pertama kewajiban Yang pertama itu adalah ma'rifatullah Nah ya Ma'rifatullah ini yang pertama kali Jadi sebelum apa-apa itu Ma'rifatullah Anak itu diajari ma'rifatullah Bahwa Allah itu ber, berkuasa Allah yang menciptakan kita kita ini semua adalah dari Allah Kita ini dulunya gak ada Sekarang ada, nanti gak ada lagi Dunia ini semuanya nanti akan hilang juga Ilmu pengetahuan sudah membuktikan Yang katanya, kayaknya Dunia ini enak, damai, tenang Ternyata dulunya itu adalah meteor maas ya. Dari mana tuh? Dari dalil dalam diri kita Jadi diri kita ini bisa menjadi dalil Bagi makrifatullah. Pasti kita ini ada yang menciptakan Dari ya manusia kita lihat diri kita kita ini dulunya hanya air air air bisa jadi begini ya air betul-betul air ya air mana air yang hina air yang hina maka setelah kita yakin itu maka kita tidak mau lagi bohong somong air yang hina yang keluar dari dua lu kotoran dua lubang kotoran <tanyo> <tanyo> ya siapa itu yang bisa menciptakan yang dari air yang hina ya keluar dari buah pembuangan itu bisa jadi kita nih nah, pasti kita ada yang menciptakan kemudian kita nggak bisa milih muka kita kita pengen kayak Tom Cruise misalnya kan nah, kalau yang perempuan kayak misalnya siapa tuh ya mantannya Tom Cruise yang cantik dulu pasti ya nah. <laughs> mungkin pengen kayak dia lah ya? ternyata nggak bisa ya udah dioperasi plastik udah diapain udah di ya ternyata masih begitu gitu juga Berarti nih tubuh kita menunjukkan kita ini ada yang menciptakan ya kita pengen kecepatan kita ini lari kayak apa kayak ekko wise ya wah oh, wow. hebat apa namanya saltonya nya hebat ekko eh, wise tapi ternyata baru salto gitu udah sakit pinggangnya ya ternyata antara keinginan kita sama tubuh kita nggak nggak matching ya nah ini tubuh kita ini nggak tunduk sama kita nih nggak tunduk sama kita ngapa ngapain itu harus dilatih dulu kita pengen kuat ini latih dulu latih dulu nggak bisa langsung tubuh angkat satu ton hmm. <laughs> ya langsung kuat misalnya kan antara yang kita pengen kan sama tubuh kita nggak matching ya baru ngangkat galon ini udah udah pegel diurutnya semalaman ya berat tubuh kita ini menunjukkan bahwa kita bukan penciptanya nih bukan kita yang milih kita lahir aja nggak tahu lah kalau kita bis lahir tanya lu nama lu siapa dan lain kita. Kita baru tahu itu setelah dikasih tahu orang tua dibilang nama kamu Jeffrey ya kita ya, lihat ya. ya. Nama kamu Piki ya diulang-ulang sampai ingat sampai udah gede baru ditanya siapa nama kamu? Jeffrey Oh ya. Karena apa? Orang tua yang ngajarin ya. Orang tua yang ngajarin. Ya. Dia ya, enggak kita enggak ada yang milih sendiri nama kita tuh ya. Kalau sekren apapun kita pilih nama sendiri enggak ada tuh ya. Bohong orang. Saya dulu nama saya saya pilih sendiri. Tuh bohong <laughs> maka diri kita langit yang besar ini ternyata udah, -udah dicoba dengan segala teknologi itu sampainya cuma ujung-ujung sedikit aja gitu. Ya. Cuma tetangga-tetangga kita bulan paling jauh tuh. Satu urang-urang sudah makin kecil. Kita itu tinggal kayak debu-debu ya. Apalagi sampai matahari terus ujungnya matahari galaksi Andromeda, galaksi macam-macam. Kita udah, udah seperti debu betul-betul itu ya. Nah, langit ini siapa yang ciptain ini? Ya. Nah, berarti tidak mungkin diciptakan oleh kita, ya. Tidak mungkin juga mereka menciptakan sendiri. Maka ada yang menciptakan karena besar banget itu. Ya, ya. Kalau tidak ada yang mengatur itu, tidak mengatur pada bulat-tentang peraturan berbenturan ber, itu hancur. Kenapa bisa kok tidak berbenturan itu? Matahari lawan pasti ada yang menciptakan. Bumi juga ya bisa kita begini nih bisa landai, bisa enak, bisa ditanami. Pasti ada yang mengatur. Kenapa di bulan nggak bisa, di mars nggak bisa? Apa bedanya bulan sama mars? Ya kita coba-coba mars nih supaya disupaya subur gitu ya. Kita pakai apa tuh mars tuh? Apa bawain dibawain apa nih kompos kesana gitu? Ya nggak bisa juga. Nah, berarti ini bukan bukan pilihan dia sendiri nih. Bumi ini bisa subur, bisa enak begini Ada yang mengaturnya. Ya. Jadi dengan ini saja kita sudah tahu bahwa orang yang atas itu adalah orang yang goblok gitu ya Kalau sekarang bilangnya benungu ya, ya. Kenapa? Karena, Karena mustahil ini dibuat sendiri ya Ini mustahil dia tercipta sendiri Pasti Allah subhanahu atau penciptalah ya adanya penciptakan nah. Semuanya binasa Berarti semuanya pasti ada permulaannya dan semua yang bisingasa mustahil dia kekal dan tak bermula. Kalau mustahil ber, tak bermula, pasti ada yang memulai. Ya, gitu. Nah itulah pokok pertama percayaan kita kepada adanya Tuhan, yaitu ada yang memulai. Ya itu baru sampai satu satu tu. Ya baru kita ada yang memulai, ada yang menciptakan itu aja. Baru pokok pertama tentang adanya Tuhan. Ya baru diselanjutkan. Nah yang memulai, yang menciptakan itu siapa namanya? bagaimana sifatnya nanti dilanjutkan lagi itulah ilmu Tauhid ya yang wajib diketahui oleh kita sebagai orang beriman Jadi waktunya pas nih jam 1 tapi ya ya kita tutupkan Alhamdulillah ya udah sampai ke nazom yang 17 oh, cepet nih, ya kita tutup dengan doa kapalatul majlis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> yeah, uh, uh, you it is yeah uh, uh.